amuikum Sudal al Lu berita malam medisi hari ini Jumat 18 Januari 2019 dibacakan Ardianyah Ru rumah milik Janda di Aceh Utara Lude terbakar dua pemuda diringku saat gunakan sabu di pelabuhan Triikanan Idi di pohon dan tiang listrik dilarang pasang alat Praga kampanye Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang pad dirangkum timyu serrum Seram BfM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Lokser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksema Medan, Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Stam BFM. Dalun rumah berkonstruksi semi-permanen milik Nur Jamaliyah, 66 tahun, seorang janda di desa Tengoh Pirak, Kecamatan Matangkulia, Aceh Utara, Kamis sore, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, empat kepala keluarga dari 9 jiwa penghuni rumah mengungsi ke tenda darurat di samping puing kebakaran. Gesi Tengoh Pirak, Nif Rizal, mengatakan selama ini Nur Jamaliyah tinggal bersama dua orang anaknya, menantu dan dua cucunya. Setelah rumah mereka terbakar, harus mengungsi di bawah tenda darurat yang dibangun warga. Selain itu, Pemkap juga akan membantu material untuk pembangunan rumah sementara. Kapal Sekmatang Kuli, Ibtu Sudia menyebut saat kejadian Nur Jamalia sedang tidur bersama anak dan cucunya di ruang tamu. Salah satu anaknya, Lia Nasari, 19 tahun, tiba-tiba melihat kepuluhan asap keluar dari dapur menuju ruang tamu. Liana Sari sempat isteris melihat api sudah menjalar ke dinding dapur. Ia berteriak meminta pertolongan. Warga pun datang ke lokasi memadamkan api. Namun karena api yang sudah membesar sehingga tidak berhasil dipadamkan. Tidak lama kemudian tiba mobil pemadam dan api berhasil dijinakkan saat seluruh bangunan telah ludes terbakar. Jarlun 2 tersangka penyalahgunaan tindak pidana narkoba ditangkap petugas Satpol Air Polres Aceh Timur di sekitar pelabuhan perikanan IDI di Gampung Belang Gelumpang, Kecamatan IDI, Rayu, Aceh Timur, Kamis sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya yakni AS 31 tahun dan MHJ 26 tahun, warga Kecamatan Perla, Aceh Timur. Kasat Pol Air Polres Aceh Timur Ibtu P. Limbung mengatakan penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan warga yang menyebutkan keduanya saat itu menggunakan narkoba jenis sabu di dalam mobil L300. Mendapatkan informasi ini, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Tiba di lokasi, petugas melihat dua pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan saat berada di sekitar pelabuhan perikanan ini. Namun saat hendak diperiksa, salah satu tersangka melarikan diri ke belakang perumahan warga petugas yang melakukan penyergapan akhirnya berhasil meringkus dua tersangka setelah keduanya diperiksa ternyata ditemukan sabu-sabu di balik silikon HP tersangka AS dari kedua pelaku diamankan barang bukti 2 unit HP satu paket kecil sabu sedotan yang diracik kaca pirek dan mobil L300 kini keduanya dan barang bukti diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut Darulun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Komisi Independen Pemilihan Kip Biren menghimbau kepada seluruh caleg dan partai peserta pemilu legislatif dan Pilpres 2019 agar memindahkan alat peragak kampanye yang dipasang di lokasi terlarang. Selain di fasilitas publik, tempat umum lainnya seperti pohon dan tiang listrik juga dilarang memasang APK. Ketua Bawaslu Biren Abdul Majid mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan roadshow atau menyampaikan kepada caleg dan partai Untuk tidak memasang baliho dan sepanduk atau APK di tempat terlarang namun masih banyak yang melanggar. Lokasi yang dilarang memasang APK dalam kota Biren yaitu Jalan Protokol yaitu Jalan Medan Banda Aceh mulai dari Simpang Adam Batri hingga Kausan Curgapu. Kemudian dari arah utara ke selatan kota yaitu Jalan Min Pulau Keton hingga Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Fasilitas publik seperti tempat ibadah, pendidikan dan tempat umum lainnya serta di pohon-pohon dan tiang listrik juga dilarang memasang APK. Abdul Majid menghimbau kepada seluruh caleg dan partai jika tidak membongkar APK di lokasi terlarang maka dalam waktu dekat semua APK akan dibongkar paksa atau ditertibkan. Ia menghimbau agar peserta pemilih untuk mentaati tentang aturan kampanye termasuk dalam hal pemasangan APK maupun penyebaran bahan kampanye. Jarlun dari 395 warga binaan Rutan Biren, sebanyak 119 napi dan tahanan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Karena itu pihak rutan memfasilitasi perekaman IKTP ratusan napi dan tahanan di rutan setempat. Kepala Rutan Biren, Sofyan mengatakan banyak warga binaan belum terdata atau belum memiliki IKTP. Dari 395 warga binaan, 119 orang belum terdata atau belum ada KTP elektronik. Karna vlom ada data kependudukan, mereka tida masuk dalam daftar pemilih tetap, sehingga tida bisa menggunakan hak pilih pada pemilihan legislativ dan pemilihan presiden pada 17 April mendatang. Agar mreka mendapatkan hak pilih, Rutan Biren bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengadakan perekaman IKTP di Rutan selama 3 hari, yaitu 17 hingga 19 Januari 2019. Dalam perekaman ini melibatkan Disduk Capil, bawah Lu TNI Polri dan unsur terkait lainnya Anda sedang mendengarkan berita utama Sebia FF Sudarlun setelah panen padi musim rendengan tahun ini Dinas Pertanian dan pangan PD mewacanakan bakal tanam kedelai seluas 600 hektar Lokasi direncanakan antara lain di Padang Tiji dan Muara 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan PD Insinyur Syarkawi mengatakan program tanam kedelai yang diusulkan ke pemerintah pusat seluas 3.000 hektar namun yang disetujui hanya 600 hektar Ia mengaku sebetulnya bukan saja kedelai yang bakal dikembangkan di tahun 2019 namun ada sejumlah komoditi lain seperti jagung dan bawang merah. Namun saat ini lebih fokus pada penanaman kedelai. Syarkawi mengatakan adapun luas areal sawah di Pidi saat ini mencapai 27.391 hektar Namun pada saat musim kering, tidak semua lahan dapat hasil panen maksimal karena kekurangan suplai air. Untuk wilayah Padang Tiji dan Muara 3 merupakan daerah tak hujan sebab di sana tidak ada sumber air dari irigasi. Jikapun ada aliran air, selain dari hujan, mereka bergantung di sumur bor. Dalun keluarga kurang mampu Kabupaten Aceh Barat Daya yang masuk daftar basis data terpadu atau BDT mencapai 24.792 orang Namun yang menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebanyak 11.832 keluarga penerima manfaat atau sekitar 47,9 persen Sedangkan 12.960 keluarga lainnya yaitu 52,1 persen tidak masuk di dalam daftar Kepala Dinas Sosial Abdiah Ikhwan Syah T.A. mengatakan keluarga kurang mampu di 9 kecamatan di Abdiah yang masuk daftar BDT sebanyak 24.792 keluarga. Data ini dari keputusan Kementerian Sosial. Data BDT yang ditetapkan mensos berdasarkan hasil update atau perbaikan pada bulan Mei 2018. Sedangkan update data bulan November 2018 diperkirakan baru keluar Februari atau Maret 2019 mendatang. Sehingga data BDT maupun data penerima BPNT ke depan juga bisa bertambah atau berkurang karena ditetapkan berdasarkan hasil usulan perbaikan. Berdasarkan perbaikan data Mei 2018 lalu tercatat 24.792 keluarga miskin abdia masuk terdaftar dalam BDT. Dari jumlah ini hanya 11.832 KPM atau 47,9% yang masuk daftar sebagai penerima BPNT berupa beras dan telur ayam. Kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial termasuk bantuan BPNT, keluarga bersangkutan harus terdaftar dalam daftar BDT, kemudian ditetapkan Kementerian Sosial RI. Data BDT ini dilakukan perbaikan dua kali dalam setahun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam, Medisi Jumat, 18 Januari 2019. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali.